آيات من القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 Amma ba'du fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat islam. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus karena berkat itin dan taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita kembali dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan, menerima amal ibadah kita pada hari ini dan pada waktu-waktu yang lain secara umum. Salawat dan salam semoga lanat tercurahkan kepada keluarga kita suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikutan iman rahimanillah wa iyyakum wa khotifuddin serta pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas hal yang ketiga dari hal-hal yang harus disambung oleh seorang hamba berdasarkan firman Allah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala namun diputuskan oleh orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat al baqarah ayat 27, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusla. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan hal yang ketiga yang akan kita bahas secara singkat pada kesempatan kali ini adalah hal yang bernama silaturahim. Dan hal ini dijelaskan oleh Hakim Ibnu Kathir dan termaktub juga dalam Misbahul Munir dan juga termasuk yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir At Tabari dan para ulama tafsir yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silaturahim. Adalah salah satu bukti nyata Keindahan agama Islam Sebuah syariat yang begitu Ditekankan dalam agama Islam Dan hal yang tidak bisa Dipisahkan Dengan sepak terjang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dengan jelas dan dengan gamblang Disaksikan oleh Kawan maupun lawan jadi baik kawan maupun lawan mengakui bahawa silaturahim adalah sebuah hal yang tidak dipisah, tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan Nabi saw, dengan dakwah Nabi saw. Mari kita simak penuturan yang jujur yang diucapkan oleh seorang tokoh kafir Quraisy yang memusuhi Nabi kita saw dan agama Islam. Sebelum tokoh ini memeluk agama Islam, tokoh ini bernama Abu Sufyan. Saat beliau ditanya oleh raja Romawi yang bernama Heraklius. Heraklius berkata, "Qala madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, Abu Sufyan menjawab, Kultu Yakulu 'Uabdulillah waḥdahu, walla tušshriku bihi shayā. Nabi tersebut, orang yang mengaku nabi tersebut ini dalam keadaan kafir. Jadi Abu Sufyan ketika menjawab pertanyaan ini, beliau masih dalam keadaan kufur, belum memeluk agama Islam. Beliau menjawab, nabi tersebut atau orang yang mengaku nabi tersebut Muhammad bin Abdullah itu, memerintahkan kita. U'budullaha wahdahu Walatushriku bihi syai'ah Hendaklah kalian hanya Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak Mensekutukannya Watruku maa yakulu Aba'ukum dan tinggalkanlah Apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian Waya'muruna bisalah Wazzakah Wazzidqi Wal'afaf wassilah Dan Muhammad mengajak kita dan memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, untuk membayar zakat, untuk selalu bersikap dan berkata jujur, untuk menjaga kehormatan dan menyambung tali silaturahim. Subhanallah. Jadi ini persaksian yang jujur oleh salah satu tokoh orang-orang kafir pada saat itu. Sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau mengatakan bahawa hal yang selalu didengang-dengungkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah silaturahim. Hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Oleh karena itu, Mashyarul Muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang yang berusaha mengikuti dan menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejati maka sudah sepantasnya untuk mengkaji masalah silaturahim dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang berikutnya, makna silaturahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim adalah istilah yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat kita. Istilah ini bukan kata yang asing di tengah masyarakat Indonesia. Seringkali kita mendengar kata ini dituturkan, diucapkan oleh lisan masyarakat kita. Banyak kaum muslimin yang berusaha melakukan silaturahim. Bahkan hal ini pun diperkuat dengan budaya ketimuran yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Namun hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum Fakta di masyarakat mengatakan ternyata masih banyak di antara kita yang tidak mengerti makna sebenarnya dari silaturahim. Masih banyak di antara kita orang-orang yang sudah merasa bersilaturahim namun pada hakikatnya ia belum bisa merealisasikan dan mewujudkan silaturahim tersebut. Sering kita mendengar orang berkata saya mau bersilaturahim ke rumah tetangga, iya atau tidak. Kita sering mendengarkan kata-kata, saya ingin silaturahim ke rumah tetangga. Saya mau mengadakan acara silaturahim di kantor dengan rekan kerja saya. Kita pun juga sering mendengar saat orang kesal dengan salah seorang kerabatnya ia mengatakan, saya tidak mau bertemu dengan adik saya karena buruknya perangai dia terhadap saya. Dan saya hanya mau bersilaturahim dengan saudara-saudara yang baik dengan saya. Dan pernyataan-pernyataan di masyarakat yang sering kita dengar yang berkaitan dengan masalah silaturahim. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebenaran pernyataan-pernyataan di atas dan untuk mengetahui hakikat dari silaturahim, kita perlu membahas secara singkat makna silaturahim dan apakah silaturahim yang hakiki tersebut. Ikatan iman hu akhat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim tersusun dari dua kosakata Arab. Yang pertama silah yang berarti menyambung yang berarti menyambung dan kata yang kedua rahim yang bermakna rahim seorang wanita jadi rahim seorang wanita jadi silaturahim silahnya berarti menyambung rahimnya rahim seorang wanita dan rahim dipakai sebagai bahasa kiasan untuk Makna hubungan kerabat Jadi rahim digunakan Sebagai bahasa kiasan Untuk makna Untuk mengungkapkan Hubungan kerabat Baik dari pihak ayah kita Maupun dari pihak ibu kita Jadi silaturahim Maknanya adalah Menyambung hubungan dengan Kerabat kita Orang yang memiliki hubungan darah dengan kita Dari keterangan ini ikhwatul iman Wa akhwati fidin rahimanillah wa iyakum Bisa kita simpulkan bahwa secara bahasa Arab dan istilah syari Penggunaan kata silaturahim Untuk makna sembarang pertemuan Jadi sembarangan saja Pertemuan secara bebas Kunjungan Secara umum Dengan orang-orang yang tidak memiliki Hubungan kekerabatan Atau hubungan darah Adalah hal yang Rasanya kurang tepat Jadi apabila silaturahim Digunakan untuk Pertemuan secara bebas Ramah tamah secara umum Dengan tetangga kita Dengan rekan kita, dengan sahabat kita Dengan kolega kita Dengan masyarakat kita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan Maka ini adalah hal yang kurang pas atau tepat Karena rahim untuk mengungkapkan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan Hubungan darah dengan kita Loh berarti gak boleh dong Pak Ustadz Kita mengadakan acara ramah tamah. Hukumnya, hukumnya disyariatkan Namun pembahasannya bukan dalam pembahasan silaturahim Namun itu pembahasannya dalam masalah Ukhuah Islamiyah misalnya Persaudaraan sesama muslim Jadi tidak masuk ke bab silaturahim Dan hakikat silaturahim yang sejati adalah Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Beliau menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Laisal wasilu bil mukafi." Penyambung silaturahim yang sejati, yang hakiki, yang sempurna bukanlah orang yang menyambung hubungan dengan kerabat manakala mereka menyambungnya. Bukanlah seperti orang yang sedang membalas jasa bukanlah seperti orang yang sedang membalas budi baik al-mukafi walakinnal wasil namun yang dinamakan penyambung silaturahim yang hakiki yang sejati, yang sempurna adalah alladhi idha kuti'at rahimuh wasalah yaitu orang Ketika hubungan kekerabatannya diputus Maka ia akan menyambungnya dengan orang tersebut Jadi ketika hubungannya diputus oleh Kakaknya Maka ia akan berusaha menyambung hubungan tersebut dengan kakaknya Ketika hubungan kekerabatannya diputus oleh pamannya Maka ia berusaha menyambung hubungan tersebut dengan pamannya Inilah silaturahim yang hakiki mengapa demikian hadirin sekalian sebab kata menyambung dalam bahasa Arab mengandung makna menyambung sesuatu yang terputus jadi silah silah bermakna menyambung sesuatu yang telah putus bukan yang sudah utuh jadi sesuatu yang sudah utuh itu tidak dikatakan menyambung. Jadi menyambung adalah atau silah artinya menyambung sesuatu yang putus, yang terpisah. Adapun orang yang menjaga hubungan kekerabatan manakala saudaranya, pamannya, kakaknya, adiknya telah menjaganya, telah merintisnya, maka hakikatnya dia bukanlah sedang menyambung hubungan silaturahim. Namun ia hanya mengimbangi. Ia hanya membalas kebaikan kerabatnya tersebut dengan kebaikan yang serupa. Jadi balas budi. Balas jasa-jasa kerabat kita tersebut. Oleh karena itu hal ini pun juga telah dijelaskan oleh Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dan juga terdapat dalam Fathul Bari Umar bin Khattab pernah menuturkan pernah menjelaskan laisal waslu an man wasalaka menyambung silaturahim bukanlah saat Anda menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang telah merintis hubungan tersebut yang telah berbuat baik dengan Anda yang telah menyambungnya terlebih dahulu karena hal tersebut artinya adalah balas jasa saja balas kebaikan dengan kebaikan yang serupa sehingga skor menjadi satu sama jadi kedudukan menjadi satu sama itu kisah makanya kalau kita yang yang terbesit di mana kantum Kalau dengar kata-kata kisah apa sih? Huh? Bunuh balas bunuh kan begitu ya Artinya skor satu sama Serupa Yang ia berikan kepada kita Itu yang kita berikan kepada dia Pukul balas pukul Jadi apa yang ia berikan kepada kita Itu yang kita berikan kepada dia Nah begitu juga dalam masalah ini Kata Umar bin Khattab Apabila kerabat kita sudah baik dengan kita Sahab Kerabat kita mengunjungi kita Lalu kita balas kunjungan tersebut Itu tidak dinamakan silaturahim Itu dinamakan kisah Kita membalas kebaikan kerabat kita tersebut Saat kita diberikan hadiah oleh paman kita Oleh keponakan kita Oleh saudara kandung kita Lalu kita balas hadiah itu Jadi antum dikirimi misalnya Kue tart atau misalnya gorengan oleh saudara kita atau saudara antum lalu antum balas antum berikan juga gorengan kepada dia itu artinya kisah kata Umar bin Khattab itu bukan silaturahim walakin wasla antas silaman kota akar penyambung silaturahim atau sila penyambungan silaturahim yang hakiki adalah Saat anda menyambung orang yang memutuskan hubungan dengan anda Jadi saat seseorang itu berbuat zolim kepada kita Memfitnah kita Jadi kerabat kita membuat zolim kepada kita Memutuskan hubungan tersebut Lalu kita sambung Maka itulah silaturahim yang hakiki Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimanillah wa'iyakum Membumikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas leis wasil bil mukaffif penyambung selat yang hakiki bukanlah orang yang membalas jasa atau membalas budi di dalam kehidupan kita sehari-hari membutuhkan pengorbanan yang luar biasa bukanlah perkara yang ringan kita harus mengorbankan perasaan kita bagaimana tidak makhluk Muslimin kita karena kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita Tersenyum dengan orang yang cemberut dan masam dengan kita Memuji orang yang mencela kita Dan memberi orang yang tidak pernah mengulurkan tangannya kepada kita Ini membutuhkan perjuangan Dan ini tidak mudah Dan itulah hakikat dari siratu rahim yang sempurna dan ganjarannya pun juga begitu luar biasa, yang insya Allah akan kita sebutkan pada poin yang berikutnya. Tapi secara sekilas, Abu Hurairah pernah bercerita dalam hadis yang diratkan Imam Muslim bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An Rajulan Kal. Ada seseorang berkata kepada Nabi Sallallahu Sallam, Ya Rasulullah wahai rasulullah Sallallahu alaihi wasalam innali koraba asiluhum wa yatta'unani ya rasulullah aku memiliki kerabat aku memiliki keluarga besar aku menyambung tali selaturahim kepada mereka namun mereka senantiasa memutusnya Wahuch sinu inihim waiusiu na ileya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka selalu berbuat buruk kepada diriku. Wahalumuan hum wajhalu na aleya. Aku mengasihi mereka, namun mereka berbuat jahat kepada diriku. Subhanallah. Komplit nggak pak? Komplit. Disambung, diputus sama mereka. Kita berbuat baik. Mereka usili, mereka sakiti. Kita mengasihi, kita mengasihi mereka, mereka justru membuat jahat kepada kepada kita. Luar biasa ya kota liman wa iyyakum. Apa kata Nabi saw? Lain kunta kama pulta. Kalau memang kenyataannya seperti yang anda jelaskan. فَكَأَنَّمَا تُسِفْفُهُمُ الْمَلَّا وَلَا يَزَالُمْ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمَّا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ Kalau memang kenyataannya seperti yang anda jelaskan Maka anda, maka engkau bagaikan sedang memberikan kerabat tersebut Makanan berupa abu yang panas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong dirimu selama engkau selama engkau tetap bersikap seperti itu kepada kerabatmu tersebut. Jadi niscaya engkau senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Walayyizalu. Ma'aka minallahi zahir. Jadi engkau senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka. Jadi mereka tidak akan bisa mendulimi anda, membuat kemudaratan dan keburukan kepada anda selama engkau tetap bersikap seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya engkau memberikan makan kepada mereka Sebuah abu panas Itu maksudnya Mereka akan mendapatkan Dosa Atas perbuatan mereka tersebut Artinya Rasa sakit itu justru akan menipa mereka Sebagaimana orang merasa sakit Ketika memakan abu panas Sebagian orang mengatakan Pasir panas Jadi ketika Seseorang tidak menikmati makanan berupa pasir panas, begitu juga kerabatmu tersebut, mereka akan tersakiti di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagi engkau, jangan khawatir, selama sikap engkau seperti itu, engkau tidak akan Hancur dan binasa Karena engkau senantiasa mendapatkan pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang memutuskan Silaturahim itu Orang yang sangat menderita di dunia dan di akhirat Seperti orang yang memakan Abu panas seperti orang yang memakan pasir panas Tidak akan menikmati Tidak akan meminta nambah Walaupun di hadapan kita Ia angkuh, ia sombong Ia keras kepala dan seterusnya Namun dalam hatinya Ia menderita Wa iyakum. Ini yang harus kita pahami Jadi yang rugi mereka Jadi ketika mereka berbuat dolim Kepada kita Mereka menyakiti kita, memfitnah kita Menghilangkan hak kita Jangan harap mereka bisa tidur dengan nyenyak Jangan harap mereka bisa mendapatkan kehidupan yang tenang Al-Imam Nawawi dan yang lain sebagainya menjelaskan Mereka akan tersakiti Sebagaimana orang itu menderita Saat memakan pasir yang panas Saat menghirup api yang panas Atau abu panas Jadi Ikhwat Al-Iman Rahimanillah wa Ini menjelaskan Bahwa kita senantiasa Berusaha menyambung tali sarat rahim, walaupun orang-orang tersebut kerabat kerabat kita mendulimi dan menyakiti diri kita. Dan selama kita berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama kita berusaha menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan dirugikan sama sekali karena Allah senantiasa menolong kita. Yang rugi itu orang yang memutuskan. Walaupun sekali lagi pada saat ini secara kasat mata ia lebih kuat daripada kita. Ia lebih memiliki kedudukan daripada kita Namun sekali lagi Nabi mengatakan ia menderita Sebagaimana orang Menderita saat mengkonsumsi Dan memakan abu panas Atau pasir yang panas Pernah makan pasir yang panas? Kan gak enak ya mas sekalian Mau pakai apa? Pakai saus sambal gak enak Pakai kecap gak enak Pakai saus kacang pun gak enak Kan begitu Nah begitu juga orang yang memutuskan, membuat zonim, membuat jahat kepada kerabatnya, kepada keluarganya, maka ia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Baik di dunia maupun di akhirat, ia akan selalu dihantui rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa menderita yang Allah membosikan ke dalam hati dia. Ini adalah kabar gembira. Cuman kita gak tahu saja kan begitu ya Karena dia tidak akan terbuka dengan kita Orang sedang berantem dengan kita Gak mungkin dia jelaskan aibnya Tidak mungkin dia jelaskan kegalauannya Tidak mungkin dia ceritakan perasaan hatinya Dia akan tetap congkak di hadapan kita membusukkan data di hadapan kita Tapi ingatlah Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Wama yanti ko anil hawa inhua illa wahyun yoha. Sesungguhnya dalam surat An-Najm, sesungguhnya Nabi saw tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Dan Nabi mengatakan fakah anda matu siku malla. Sejatinya Engkau sedang memberikan makan dia berupa abu panas atau pasir panas. Dan orang tidak akan nyaman apabila memakan makanan seperti abu dan pasir panas. Adapun kita, walaupun kita disakiti oleh dia, tapi kita memiliki Allah. Kita akan menikmati kehidupan kita karena kita berada di atas syariat Allah SWT. Kita akan merasa tenang walaupun disakiti dia. Karena kita bisa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menyibukkan hari-hari kita dengan beribadah serta berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tipenya berbuat jahat kepada kerabatnya. Maka biasanya orang tersebut jauh dari Allah. Dan sekali lagi. Ia seperti... Menderitanya orang yang memakan api Atau mohon maaf abu Panas Wallahu ta'ala A'law Bisa dipahami ikhwatal iman Rahimanillah wa'ayyakum Itu adalah hadis yang sahih yang dilakukan oleh imam Muslim Kesimpulannya Sebagaimana yang dikatakan oleh hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Dalam fatul bari Beliau menjelaskan Bahawa dalam menyikapi silaturahim Manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan Manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan Yang pertama adalah Penyambung silaturahim yang hakiki Yang sempurna Siapa mereka? Mereka mereka adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan Dengan orang yang memutuskan hubungan tersebut Misalnya saudara kita mengatakan kepada kita Jangan menginjakkan kaki kamu ke rumah saya Tapi kita tetap datang Kita bawakan hadiah Kita meminta maaf Kita mengajak islah maka itu adalah tipe yang pertama kita dijatuhkan tetapi kita puji dia kita tetap berkata-kata yang santun kepada kerabat kita tersebut ini adalah penyambung silaturahim yang sejati sebagaimana hadis muslim tadi Asiluhum aku menyambung tali silaturahim namun mereka selalu memutuskannya uksinu ilaihim Ku yasi'un ilaia aku selalu berbuat baik kepada mereka aku traktir kalau misalnya pergi bareng aku berikan hadiah aku berikan bantuan aku berikan beras kepada mereka tapi mereka membayarnya dengan air tuba Wa ahlumu ale wa ahlumu anhum wa ijhalu. Nah Dan aku mengasihi mereka. Aku selalu berkata lembut dengan mereka, tapi mereka kasar dengan diriku. Mereka menontoni diriku dan seterusnya. Inilah profil penyambung silaturahim yang sejati. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, leysal wasilu bil muqafiq. Adapun yang kedua. Tingkatan yang kedua Pembalas jasa Pembalas budi Yaitu Orang-orang yang bersilaturahim Dengan kerabat yang mau bersilaturahim Dengan dirinya Dan berbuat baik kepada keluarganya Manakala keluarganya berbuat baik kepada dirinya Jika ia dikunjungi maka ia akan balas kunjungan tersebut Ketika ia ditraktir maka pada kesempatan berikutnya ia mentraktir keluarganya tersebut Ketika ia diberikan hadiah Keesokan harinya ia membalas dengan memberikan hadiah kepada kerabat tersebut Jadi orang seperti ini orang yang membalas budi pasif. Jadi dia bukan menjemput bola tapi dia menunggu bola. Kan begitu. Kalau dikasih, kalau disapa baru dijawab. Kalau diberikan bantuan baru ia mau membantu dan lain sebagainya dan ulama menjelaskan bahwa orang seperti ini bukanlah penyambung silaturahim yang hakiki jadi ini bukan penyambung silaturahim yang hakiki walaupun ulama kita menjelaskan sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Hafidnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga dijelaskan oleh Sheikh Abdul Musin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud Bahwa Orang seperti ini Telah berbuat baik Dan ia akan mendapatkan Pahala dari kebaikannya Jadi bukan berdosa, tidak Atau bukan tidak mendapatkan apa-apa Tidak, ia tetap berbuat baik Dan ia akan mendapatkan Pahala dari perbuatan baik tersebut Karena ia Telah mengamalkan Sabda Nabi SAW yang diratakan Imam Ahmad waman ata ilaikum ma'rufan fakafiu barang siapa yang telah memberi dirimu kebaikan maka balaslah kebaikan tersebut jadi Nabi memerintahkan waman ata ilaikum ma'rufan fakafiu barang siapa yang memberikan kamu kebaikan maka balaslah kebaikan tersebut ini batas minimal jadi kalau kita tidak bisa inisiatif memberikan kebaikan Maka jika ada orang berbuat baik, balas kebaikan dia. Fa'ilam tajidumatu kafiunahu. Dan kalau anda tidak memiliki sesuatu untuk membalas keperbuatan baiknya pada maka doakan orang tersebut. Hatta ta'almu an-nahu kadka faktumu sampai engkau meyakini bahawa engkau telah membalas kebaikan dia tersebut. Jadi Nabi mengatakan kalau kita tidak punya apa-apa Misalnya kita diberikan Misalnya kita diberikan handphone oleh Saudara kita Maka balas Belikan handphone buat dia kan begitu? Atau belikan hadiah yang lain Kalau misalnya kita tidak mampu Belum punya uang misalnya Untuk kita belikan hadiah Maka minimal doakan dia Sampai kita yakin Bahwa Kita telah membalas perbuatan baiknya Tersebut Jadi ini adab ikhtal iman rahimanillah wa ayakum. Jadi Islam mengajarkan seorang muslim untuk memiliki hutang budi, punya perasaan punya hutang budi. Ini minimal. Kalau kita tidak bisa inisiatif, kalau kita belum bisa kreatif untuk berbuat baik, minimal kita memiliki perasaan hutang budi. Ada orang berbuat baik, balas. Ada orang senyum dengan kita, kita balas senyuman ada orang memberikan ilmu kepada kita berusaha kita balas dengan memberikan ilmu atau hal lain, atau minimal doakan orang tersebut, semoga orang terus dapat hidayah semoga ustaz kita dapat hidayah karena dia telah memberikan saya ilmu dan saya belum bisa membayarnya jadi ini adalah prinsip umat islam islam mengajarkan kita untuk memiliki perasaan hutang budi kepada orang yang telah memberikan kepada kita, jangan kita lupakan jasa-jasa baik orang lain Jangan kita lupakan jasa-jasa baik orang lain Jangan kita datang kepada dia ketika butuh saja Sedangkan ketika kita tidak butuh kita lupakan jasa-jasanya Jadi Islam mendidik umatnya untuk memiliki perasaan hutang budi Dan berusaha membalas kebaikan dari orang lain ya, Makanya penyair mengatakan Ida tal Jika kita berbuat baik dengan orang orang yang baik, orang yang mulia Maka ia siap menjadi budak untuk kita Jadi seakan-akan kita memilikinya Dia akan berusaha membalas budi baik kita Namun kalau kita membuat berbuat baik kepada Laim Orang yang buruk, tamar roda Ia akan Durhaka dengan kita Ia akan mengecewakan kita Dan seterusnya Ia akan membalas air susu dengan air tuba. Jadi orang yang mulia Kalau diberikan perbuatan baik ia akan berusaha membalas dan membayar perbuatan baik tersebut sampai seakan-akan ia siap menjadi budaknya. Yang penting saya bisa membalas kebaikan saudara saya kepada saya. Bisa dipahami ikhwatul iman? Karena sekali lagi Nabi mengatakan, "Wa ata ilaikum ma'rufan fakafiu." Dan barang siapa yang memberikan engkau atau kalian kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut ini yang perlu kita uh, pahami dan sekali lagi, ini bukan hanya masalah perkara dunia masalah agama, barang siapa memberikan kita hidayah, berusaha balas dan itu lebih berharga ya Fatal Iman barang siapa telah mengajarkan kita misalnya ilmu, agama, akidah yang benar berusaha untuk membalasnya jadi kita berusaha untuk membalasnya paling tidak doakan guru-guru uh, kita tersebut agar mereka bisa istiqamah dan tetap berada di atas jalan hidayah Karena jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. La yashkurullah mana yashkurun nas? Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi intinya pembalas jasa ini dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Bahkan sekali lagi al Imam Umar Hajar dan Syekh Abdul Moshin al Abbad mengatakan bahwa pembalas jasa ini juga mendapatkan pahala silaturahim. Namun pahalanya tidak sempurna. Tidak sebaik penyambung silaturahim yang hakiki. Jadi sekali lagi, orang yang membalas jasa tipe yang kedua ini, ia tetap mendapatkan pahala. Ia tetap dipuji. <tuh> ia tetap berbuat baik dan sekali lagi ia tetap mendapatkan pahala silaturahim. Namun pahala silaturahimnya tidak sempurna. Mengapa demikian? Mengapa ia tetap mendapatkan pahala silaturahim? Ulama menjelaskan sebagaimana jelaskan oleh Syekh Abdul Mu'sin Hafizahullah karena jika ia tidak membalas kebaikan kerabatnya tersebut dikhawatirkan hubungan tersebut terputus karena bertepuk sebelah tangan kan begitu misalnya kita berbuat baik kepada orang tapi orang ini dingin-dingin saja tidak bilang terima kasih tidak membalas dan seterusnya secara tabiat manusia kira-kira kita nyaman tidak bergaul dengan dia tidak nyaman nah ini dikhawatirkan akan memutuskan hubungan silaturahim oleh karena itu, orang yang menjaga hubungan silaturahim pun mendapatkan pahala silaturahim Karena kalau ia tidak melakukan hal tersebut, maka ia memutuskan hubungan silaturahim itu secara tidak langsung atau secara perlahan-lahan Karena hubungan tersebut bertepuk sebelah tangan Wallahu ta'ala a'lam Tapi sekali lagi, ia bukanlah penyambung silaturahim yang hakiki Adapun yang hakiki adalah orang yang menyambung orang yang mendolimi dia. Orang yang berbuat jahat dengan dia. Orang yang tersenyum ketika orang kerabatnya tersebut cemberut dengan dia. Orang yang memberikan bantuan saat kerabatnya tidak mau mengulurkan tangannya untuk dia. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, pemutus silaturahim Pemutus silaturahim <tuh> Pemutus silaturahim bisa kita klasifikasikan menjadi dua macam Yang pertama, secara tegas Seseorang mengatakan, saya tidak mau kenal dengan kamu lagi jadi apabila ada seseorang berbicara dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan keponakannya, dengan pamannya, saya tidak mau mengenal dirimu lagi. Mulai dari sekarang kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau kata-kata ini diucapkan, orang ini memutus hubungan tali silaturahim. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yaitu orang yang tidak memutuskan secara langsung, secara tegas, namun ia memutuskan hubungan silaturahim karena ia tidak memenuhi hak-hak kerabatnya. Ia tidak membalas kebaikan kerabatnya. Ketika saudaranya berkunjung kepada ke rumahnya, ia tidak balas kunjungan tersebut. Akhirnya saudaranya malas pergi ke rumahnya itu Akhirnya terputuslah hubungan silaturahim Nah orang itu dianggap memutuskan hubungan silaturahim Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin al Abbad Dan juga dijelaskan secara singkat oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah dan Hafidah Jadi dia tidak tegas mengatakan saya tidak mau kenal anda tapi sikapnya menunjukkan ia tidak mau membangun hubungan dengan kerabatnya tersebut. Ketika kerabatnya sakit, ia tidak jenguk, ia tidak balas kebaikan saudaranya. Akhirnya melalui proses waktu hubungan dia dengan kerabatnya tersebut terputus dan orang itu dianggap pemutus silaturahim. Jadi ada tiga tingkat Yang pertama penyambung silaturahim yang hakiki Yang sempurna Yang kedua pembalas jasa Pembalas budi Orang yang membalas budi Orang yang pasif Tidak aktif menyambung hubungan yang terputus Tetapi membalas kebaikan dari saudaranya Dan yang ketiga Ini yang terparah Dan ini adalah uh, Tingkatan yang tercela Dan pelakunya berdosa yaitu pemutus silaturahim. Pemutus silaturahim. Itu orang yang memutuskan hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Baik secara tegas maupun secara sikap yang menggambarkan bahwa ia tidak mau memiliki hubungan dengan kerabatnya. Pembahasan berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keutamaan-keutamaan Apabila kita mau berkorban perasaan Berkorban waktu Berkorban tenaga Berkorban energi Untuk bersilaturahim Khususnya mencapai dan melaksanakan silaturahim yang hakiki Yaitu menyambung hubungan yang telah terputus karena inilah yang paling berat dalam masalah silaturahim dan justru inilah silaturahim yang hakiki oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ini tidak mudah ini bukan perkara yang santai bagi seorang manusia karena sekali lagi manusia atau seseorang yang ingin mewujudkan silaturahim yang hakiki ia harus mengorbankan perasaannya Ia harus Mengorbankan tenaga Dan energinya, waktunya Bahkan sedikit Melupakan harga dirinya mungkin Yang Terlalu dibesar-besarkan Oleh masyarakatnya Dalam masalah ini dan lain sebagainya Oleh karena itu agar Kita tetap maju Dengan kepala tegak untuk mengamalkan silaturahim Dan tidak mundur ke belakang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi-motivasi yang ternyata cukup bervariasi dalam masalah silaturahim. Ada yang berupa perintah secara gamblang, ada yang menjelaskan ganjaran yang begitu menggiurkan dan ada juga yang berupa ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Seluruhnya bermuara pada sebuah titik agar umat Islam terus melangkah ke depan dalam mengamalkan silaturahim. Di antara dalil-dalil tersebut, motivasi-motivasi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah dalam surat An Nisa ayat 36 ketika Allah berfirman Wa budulillah walathu shirikubihi Shay'a dan beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Wabidzil qurba dan berbuat baiklah kepada sanak kerabat. Jadi berbuat baiklah kepada sanak kerabat dan salah satu maknanya adalah menjalin hubungan silaturahim, mengamalkan atau bersilaturahim wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari l junubi was sahi bil janbi wa bani sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura dan selanjutnya berbuat baiklah kepada anak-anak yatim berbuat baiklah kepada fakir miskin berbuat baiklah kepada tetangga baik yang dekat maupun yang jauh Berbuat baiklah kepada teman-teman anda. Berbuat baiklah kepada seorang musafir. Dan berbuat baiklah kepada budak-budak anda. Sesungguhnya Allah tidak menyukai seluruh orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Dan yang perlu kita garis bawahi dalam surat An-Nisa ayat 36 ini adalah firman Allah, Wabidhil kurbaa atau wabil walidaini wabil walidaini ihsana wa bizil qurba dan hendaklah kalian berbakti kepada orang tua kalian dan berbuat baik kepada sanak kerabat kalian ini adalah perintah yang gamblang yang memerintahkan kita untuk bersilaturahim khususnya mewujudkan silaturahim yang hakiki contoh yang lain Motivasi yang disampaikan oleh Nabi SAW Beliau bersabda Dalam hadis syarat kelima Bukhari Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yasil rahimah Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Jadi semangatnya, komitmennya Untuk menyambung tali silaturahim Dikaitkan dengan kadar keimanannya kepada Allah dan hari akhir Jadi kalau anda yakin anda Menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Anda selalu Diawasi, di dilihat Dan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada hari kiamat anda akan dibangkitkan Dan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah meminta pertanggungjawaban Dari apa yang anda lakukan Maka hendaklah Menyambung tali silaturahim Artinya kalau Kita merasa berat untuk bersatu rahim, ingat hadis ini ikhwat iman Yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Bukan masalah dunia. Bukan hanya sekedar masalah harga diri. Yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka seorang muslim tidak akan gengsi untuk menyambung tali silaturahim karena ini berkaitan dengan masalah prinsip ini berkaitan dengan imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir apabila ia memang berminat menambah pundi-pundi pahalanya pada hari akhir sekali lagi hendaklah ia menyambung tali silaturahim jadi sekali lagi ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum ingatlah Bahwa ini bukan masalah gengsi belaka, namun ini adalah sebuah hal yang mempertaruhkan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Keutamaan yang lain di samping sebagai alat bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir, bahwa Nabi saw bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sabdanya, menahaba an yubsat fi rizqihi wa yuns'a man ahabba an yubsat fi rizqihi wa yuns'a lahu fi athari falyasil rahimah barang siapa yang menginginkan Rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ajalnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim Subhanallah Dengan kita membangun tali silaturahim Sekali lagi Rizki kita diluaskan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Umur kita dipanjangkan Dan ajal kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Subhanallah bukan hanya beruntung di hari kiamat kelak Namun di dunia ini Sekali lagi Harta kita dilapangkan atau riski kita dilapangkan dan sekali lagi ajal kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baik langsung maupun tidak langsung apabila berkaitan dengan riski Oleh karena itu ya khotil iman rahimanillah wa iyakum. Kalau kita membaca uh, artikel masalah bisnis Maka para pakar bisnis akan mengatakan atau pakar ekonomi akan mengatakan salah satu potensi bisnis yang begitu besar adalah jaringan network kan begitu ya benar nggak ya benar ya panawai benar pak benar iya iya jaringan link kalau kita punya jaringan yang luas maka walaupun kita tidak punya uang sepeser pun juga kita dapat Sukses ketika kita berbisnis Kita pertemukan antara orang yang butuh barang Dengan orang yang jual barang Kita mendapatkan uang dari jasa tersebut Dan seterusnya Jadi ini adalah uh, Teori yang secara sederhana membenarkan hadis ini, dan ini secara langsung, secara tidak langsung atau secara abstrak sekali lagi, ketika kita menjalankan sebuah syariat Allah subhanahu wa taala dengan niat ikhlas kepada Allah subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki kita dari arah-arah yang tidak kita duga. Momenyatakilah ya jazallahu ma'khroj yawiruzukuminha itu leh tasib. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan dia Dan Allah akan memberikan risiko dari arah yang tidak ia duga-duga Jadi dengan menambah hubungan kita Dengan menambah uh, <tuh> Memperbaiki dan menghangatkan hubungan kekerabatan Sekali lagi itu sangat berdampak kepada Rizki kita Yang kita nikmati di dunia Ini Adapun makna ditangguhkan ajalnya Maka Masalah ini dibahas oleh para ulama kita Karena sebagian orang Merasa bingung Ketika harus mengkombinasikan Antara hadis ini Dengan beberapa dalil yang menjelaskan bahwa Umur itu tidak bisa Dipanjangkan Ajal itu tidak bisa di Tangguhkan, sebagaimana Firman Allah Subhanahuwataala dalam surat Al-Araf, ayat 34, ketika Allah Subhanahuwataala berfirman Walikul Ummatin Ajal dan setiap umat memiliki ajalnya masing-masing. Fa'idah ja jaluhum la yastakhiruna sahwalayastakdimun ah dan apabila ajalnya telah datang maka mereka tidak mungkin bisa meminta agar ajal itu ditangguhkan atau ajal itu dipercepat. Jadi dalam surah al-Araf ayat 34, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa setiap kita memiliki ajalnya masing-masing, dan apabila ajal kita datang, maka kita tidak mungkin melobi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mungkin meminta Allah Subhanahu Wa Taala agar ditangguhkan atau dipercepat. Nah, seakan-akan ayat ini bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah silaturahim. Namun ikhwat al iman rahimaniyallahu ayyakum al sunnah wal jamaah telah memberikan sebuah kaidah bahawa sebuah dalil yang wahy tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang lain selama kedua-duanya valid dari Allah subhanahu wa taala dan Nabi saw. Al Quran tidak mungkin bertentangan dengan sunnah Nabi saw. Karena baik al Quran dan hadis Nabi saw sama-sama wahyu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Islam dan dua wahyu tidak mungkin saling bertentangan oleh karena itu ulama memberikan beberapa pentafsiran dalam rangka mengkombinasikan dan memadukan antara dua dalil tersebut pentafsiran yang pertama bahwa maksud penangguhan ajal merupakan kiasan dari umur yang berkah jadi kiasan dari keberkahan umur seseorang ketika seseorang tersebut menyambung tali silaturahim Memang usianya hanya 40 tahun Namun apabila ia menyambung tali silaturahim Maka 40 tahun itu senilai usia 140 tahun misalnya Karena Allah memudahkan ia untuk beribadah Allah memberikan taufik ia untuk beramal saleh, Sehingga waktunya berkah dan nilai umurnya Setara dengan umur yang sangat amat panjang Jadi dengan, ber, dengan menyambung tali serata Allah akan memberikan taufik kepada dia Allah akan memberikan hidayah kepada dia Untuk beramal saleh, Untuk beribadah Sehingga umurnya berkah Dan umurnya senilai dengan umur yang lebih panjang Umur 40 tahun nilainya, kualitasnya sama seperti umur 140 tahun misalnya demikian bisa dipahami dan namanya harum jadi walaupun jasadnya dikubur di dalam tanah, namun namanya harum di tengah-tengah umat seperti para ulama kita, siapa yang tidak mengenal al-imam Bukhari, siapa yang tidak mengenal al-imam Syafi'i, siapa yang tidak mengenal al-imam Ahmad bin Hamal dan lain sebagainya. Walaupun jasad mereka atau tubuh mereka telah terkubur di dalam tanah, namun nama mereka tetap harum dan hidup di tengah-tengah umat. Ini pentafsiran yang pertama. Adapun pentafsiran yang kedua, ulama menjelaskan maksud dari penangguhan ajal ini benar-benar nyata, benar-benar <tuh> nyata. Jadi benar-benar ditangguhkan. Umurnya benar-benar dipanjangkan. Bagaimana dengan ayat tadi Surat ta Al-Araf ayat tiga puluh Ulama menjelaskan hadis ini dan ayat tersebut berbicara pada konteks yang berbeda. Hadis ini berbicara tentang Waktu ajal kita yang dipegang oleh malaikat. Sedangkan ayat tersebut surat al-Araf ayat 34 berbicara tentang ajal kita yang berada di lauhil mahful, yang berada di sisi Allah subhanahu wa taala, ilmu Allah subhanahu wa taala. Jadi perubahan ada pada catatan takdir kita di malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah. Adapun ajal kita, waktu umur kita di sisi Allah di Lauhil Mahfudz tidak akan berbeda. Contoh misalnya ulama menjelaskan malaikat mendapatkan berita. Malaikat mendapatkan berita. Kalau misalnya Pak Yudi tidak menyambung tali selaturahim Usianya Hanya 45 tahun Sekarang berapa Pak Yudhu usianya? 42, berarti 3 tahun lagi Pak ya? <tiga> 3 tahun lagi Siap-siap <tuh>, Pak 45 tahun Tapi kalau beliau menyambung Tali selaturahim Usianya mencapai 95 tahun nah, Masya Allah, 95 tahun Pak Jadi itu yang diterima oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberitah memberikan kabar kepada Malaikat, Pak Yudi ini kalau ia tidak menyambung tali sator rahim usianya 45 tahun. Dan kalau ia menyambung tali sator rahim usianya 95 tahun. Jadi ada perubahan. Adapun di sisi Allah, Allah paham bahwa Pak Yudi ini misalnya menyambung tali sator rahim, tidak ada perubahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ilmu malaikat Catatan takdir di malaikat itu ada perubahan. Kalau misalnya menyambung sekian, kalau tidak menyambung sekian. Keterangan tersebut diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al Raad ayat 39 ketika Allah berfirman Yamhu Allahu ma yasya wajusbid waindahu umul kitab. Artinya adalah Allah menghapus dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi nyalah terdapat umul kitab atau lauhil mahfud. Maksudnya apa? Ulama menjelaskan yang Allah hapus dan Allah tetapkan sebagaimana yang Allah kehendaki adalah takdir manusia yang dipegang oleh malaikat Allah subhanahu wa taala. Adapun yang di sisi Allah yaitu di lauhil mahfud maka tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Jadi sekali lagi Hadirin yang saya muliakan karena Allah Takdir yang masih berpulang Untuk dihapus dan ditetapkan <coughs> Adalah apa yang ada Di dalam catatan malaikat Adapun takdir yang termaktub dalam Lahil Mahfud, maka hal itu Sama sekali tidak bisa diubah. Jadi ayat tersebut Dan hadis ini berbicara Dalam konteks yang Berbeda, keutamaan berikutnya Bagi orang yang mau Berkorban perasaannya Berkorban waktu dan tenaga untuk menyambung tali surat rahim Maka ia akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Ia akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith kudsi Yang diratkan Imam Bukhari Man wasalaki wasaltuhu Waman kata'aki kata'tuhu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rahim Kepada rahim Man wasalaki wasal Siapapun yang menyambung engkau, maka akan aku sambung dia. Ulama menjelaskan, aku akan rahmati dia. Aku akan berikan dan karuniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapapun yang memutuskan dirimu, wahai rahim, maka akan aku putuskan. Artinya Allah akan putus rahmatnya kepada kita. Nasehatullah sallam wal afdha. Jadi orang yang menyambung tali silaturahim ingat bahwa Allah akan menyambung dia, Allah akan memberikan rahmatnya kepada dia. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat orang yang ada di hadapan kita. Jangan lihat cemberutnya, jangan lihat tampangnya jemaat sekalian itu akan membuat kita emosi. Tapi ingatlah apabila kita menyambung tali silaturahim dengan kerabat tersebut maka Allah akan merahmati kita. Dan apa yang kita takutkan kalau rahmat Allah itu menaungi kita? Wallahu Taala. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ikhwatul iman rahimanillah wa iyakum, hadirin yang saya hormati dan saya mulaikan karena Allah. Utaman yang terakhir yang bisa kita bahas adalah ancaman Allah bagi para pemutus tali silaturahim. Allah berfirman, Al, Nabi sallallahu bersabda dalam Haris Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Subhanallah. Jadi tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan ada dua pentafsiran para ulama tentang hadis ini. Pentafsiran yang pertama, apabila seseorang itu menghalalkan pemutusan silaturahim, maka yang dimaksud hadis ini adalah tidak akan masuk surga selama lamanya. Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada seseorang mengatakan keyakinan saya hukum memutuskan tali selaturahim boleh-boleh saja maka ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan ulama menjelaskan maksud dari hadis ini adalah tidak akan masuk surga selama-lamanya adapun apabila ia masih meyakini keharaman memutuskan tali selaturahim namun ia lalai, ia terpengaruh hawa nafsunya, emosinya dan lain sebagainya maka yang dimaksud adalah ancaman tidak masuk surga secara langsung jadi harus transit dulu di neraka ikhwatul iman. Transit di neraka. Enak apa enggak? Ya enggak enak. Jangan samakan transit di neraka seperti transit di Sukarno-Hatta. Minimal itu otak kita mendidih, jemaah ya, sekalian. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah transit di neraka, minimal ini minimal otak kita mendidih. Nasallahu alaihi wasallamul afina. Inilah keutamaan-keutamaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau menyambung tali silaturahim. Pembahasan yang terakhir adalah adab-adab silaturahim. Yang pertama, kita tuntaskan pada kesempatan kali ini biar pertemuan depan bisa masuk ke materi berikutnya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ini penting Saat kita menyambung tali surat rahim Saat kita berkunjung Saat kita memberikan hadiah Saat kita meminta maaf Saat kita menanggalkan ego kita Untuk basa-basi di hadapan kerabat kita Untuk mencairkan suasana yang beku selama ini Niat kita harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sekali lagi Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali ikhlas karenanya. Innamal amalu bin niyat wa innamalikulimri'in manawa. Sesungguhnya setiap amal ibadah ada dan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Jadi ikhlaskanlah karena Allah. Jangan sampai kita menyambung silaturahim karena riya, karena sum'ah. Agar dipuji oleh orang lain agar mendapatkan titel orang yang berjiwa besar. Jadi tujuannya agar mendapatkan gelar oh orang ini dewa saya, orang ini jiwa besar, orang ini bijaksana dan lain sebagaimana orang ini penyambung tali silaturahim. Jadi niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua memulai bersilaturahim dari yang terdekat. Jadi semakin dekat hubungan rahim maka semakin wajib untuk disambung, semakin wajib untuk disambung. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits Imam Muslim, Nabi ber, ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, man ahaku behisni subah? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku, mendapatkan kebaikanku dalam bergaul dengannya. Nabi bersabda ummuka. Yang pertama adalah ibumu. Tsumma ummuka, lalu ibumu. Tsumma ummuka, lalu ibumu. Tsumma abuka, lalu ayahmu. Tsumma adnak, adenak. adnak. Lalu orang-orang terdekat denganmu setelah ibu dan ayahmu. Jadi sekali lagi ikhwatal iman, kalau misalnya banyak banyak dari kerabat kita yang jauh dengan kita hubungan itu terputus dengan mereka maka yang pertama kali yang harus kita prioritaskan adalah yang terdekat yang terdekat baru yang dekat dan seterusnya yang ketiga hadiriskan wa ayakum mempelajari nasab kita dan mencari-cari kerabat yang bersambung kepada seseorang dari kerabat jauh jadi mempelajari nasab dan mencari-cari kerabat Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadir Ta'allamu Ta min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum Pelajarilah nasab-nasab kalian Yang dengannya kalian dapat menyambung tali silaturahim. rahim Fa'inna silata rahim Mahabbah fil ahl. Karena sesungguhnya menyambung tali silaturahim Mendatangkan kasih sayang Di antara keluarga kita Mendatangkan harta Dan memanjangkan Umur Jadi ini sabda Nabi Alaihi Wasallam. Jadi salah satu Yang disunahkan adalah mempelajari nasab Jadi mempelajari kakek Kakek kita, kakek buyut kita Itu disyariatkan Saya ini saudara gak ya Dengan dia itu perlu untuk kita uh, pelajari, kan begitu. Tapi yang jelas hubungan darah ya, ini hubungan darah. Karena kalau orang Indonesia khususnya di kampung, semua satu kampung itu kan saudara ya, walaupun nggak ada hubungan sama sekali. Oh ini ini saudara saya, ini saudara saya. Itulah adat budaya ketimuran yang sangat kental di masyarakat kita. Jadi semuanya saudara. Nah yang maksud saudara di sini adalah orang yang memiliki hubungan darah kan begitu dan orang Indonesia agak kurang dalam masalah ini ya kita paling hafal cuma sampai kakek kita kan gitu ya ada yang hafal kakek buyutnya yang ke sembilan misalnya nggak tahu ada pun orang Arab itu paham kakek saya siapa buyut saya siapa ayah dari buyut saya siapa kakek dari buyut saya siapa buyut dari buyut saya siapa terus ke atas kalau kita tidak tidak hafal jadi uh, tidak seluas mereka ketika memahami ke saudara. Jadi ini disunnahkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam ansabikum ma tashiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian sehingga dengannya kalian bisa menyambung tali silaturahim. Jadi ketika oh ternyata dia saudara saya ya, kita sambung. Wallahu taala a'lam. Yang berikutnya, mendakwahi kerabat. Karena dalam Islam ikhwatul iman, kerabat merupakan prioritas utama dalam dakwah. Allah berfirman dalam surat ash syuara ayat 14 wa andhir asyratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi kalau bisa tidak hanya materi saja, kalau bisa kita dakwahkan, kita sampaikan ilmu agama kepada kepada mereka dengan bahasa yang santun, dengan tanpa redaksi yang menggurui. Kita ingatkan kerabat kita yang masih percaya Dan sering datang ke dukun misalnya Masih memakai jimat Solatnya masih bolong-bolong Puasanya tidak full Masih enggan untuk membayar zakat Tidak mau pergi haji Masih suka melakukan ritual ibadah yang baru Dan lain sebagainya Ini bisa kita jadikan materi dakwah kita di keluarga kita, baik secara pendekatan individu personal, maupun misalnya kita gunakan momentum-momentum uh, seperti pertemuan keluarga, atau arisan keluarga untuk menyampaikan satu dua patah kata kepada mereka dan inilah silaturahim yang uh, perlu kita pertahankan agar hubungan kita dengan kerabat kita bukanlah hubungan yang semu sebagaimana semunya dunia karena kita harapkan di surga nanti kita dapat bernostalgia dengan keluarga kita. Kita berharap kita bisa berkumpul bersama keluarga besar kita dan satu-satunya syarat agar cita-cita luhur itu bisa terwujudkan kita kembali bertemu dengan keluarga besar kita. Kita kembali tertawa lepas dengan orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, paman-paman kita, tante-tante kita, kakek nenek kita adalah dengan menjaga ketakwaan kita dan menjaga ketakwaan keluarga besar kita. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Alakhir lau yau ma'adin baktuhum li baktin adu illal muttaqin dan orang-orang yang memiliki hubungan yang akrab, hubungan-hubungan yang dekat di dunia pada hari kiamat nanti satu dengan yang lainnya akan bermusuhan, akan membenci kecuali orang-orang yang Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apabila kita mengharapkan Kita bernostalgia Di hari kiamat nanti Jagalah ketakwaan Keluarga besar kita Apa perasaan kita hadirin sekalian Ketika pada saat idul fitri kemarin Kita pulang kampung atau kita ke rumah salah satu keluarga besar Dan kita bertemu seluruh keluarga besar kita Apa perasaan kita? Gembira kan begitu ya Oleh karena itu mayoritas orang orang Jakarta Atau bukan mayoritasnya Banyak sekali orang Jakarta Pulang ke kampungnya pada saat Idul Fitri kemarin Kenapa? Karena momentum bertemu dengan keluarga besar Salah satu momentum terbaik sepanjang tahun Kan begitu itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Tidak bisa dibeli dengan harta Bahkan seseorang rela macet berjam-jam di tengah jalan untuk bertemu keluarga besarnya Orang rela membeli tiket dari calok seharga sah dua atau tiga kali lipat untuk bertemu dengan keluarga besarnya Kalau bertemuan dengan keluarga besar kita selama satu hari dua hari Mampu membuat kita berjuang Di tengah padatnya arus mudik Di tengah kemacetannya arus mudik Kenapa kita tidak berjuang Untuk berkumpul dengan keluarga besar kita di akhirat kelak Dan apabila itu terjadi Maka waktunya abadi Ikhwatal iman rahimah nilai Bukan satu jam, bukan satu hari Bukan dua hari Dan seterusnya Yang berikutnya Saling bantu-membantu dengan bersedekah dengan memberikan sembako dengan memberikan uang dengan memberikan tenaga kita dan seterusnya apapun yang kita bisa bantu dan ketahuilah ikhwatal iman hadirin sekalian bahwa membantu keluarga kita, membantu kerabat kita pahalanya double didouble oleh Allah Subhanahu wa taala ganda oleh karena itu Nabi SAW bersabda As-sadaqatu Adal miskin, sadaqah Bersedekah kepada orang miskin Mendapatkan pahala Sedekah Wahia ala zirrahimi Hintan Adapun sedekah yang kita berikan Kepada kerabat kita Keluarga kita Maka akan mendapatkan dua pahala Sadaqatun Wasilah Pahala bersedekah dan pahala menyambung tali silaturahim Subhanallah Jadi Beri satu dapat dua Kan begitu ya Kan biasanya kita suka menarik itu Kalau misalnya ada di tempat perbelanjaan Ada di mal Beli satu dapat dua Kita kan prioritaskan masalah itu Begitu juga dalam masalah ini Kita memberikan satu mendapatkan dua pahala Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian dan materi yang saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar besarnya. Dan kalau ada hal yang tidak sesuai dengan dalil, maka jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya katakan dan kita dan ikutilah dalil yang valid yang ada. Karena tujuan kita untuk belajar dan bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu. Aku loka leha da washtafilil walakum أنا قد أحمدك إن شاء الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيات من القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آيات من القرآن